Siap. Iya. Oi, minta yang ngambil saweran karena uangnya terlalu banyak, minta satu teman lagi. Oh, Kata yeah. papi gitu, "Ben cepet jupukine, cepetan cepetan." Gitu katanya. Siap semuanya ya. Saya mau minta dengar suara ya SMP-nya Indonesia Maina. Aku lembongok buat antar ternyata. Buat papi dan mami. Nyaku. You can lean. Tepuk tangan buat rekan seni cantik Mbak Dewi Ratna. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama.